Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in alamul dunia wad-din Asyadu an la ilaha illallah almalikul haqqul mubin Wa asyadu anna muhammadan abdu rasuluh sadiqul wa'adil amin Allahumma fasalli wa sallim Mubarik ala Sayidina wa habibina Wa syafi'ina maulana muhammadin Allah. wa ala alihi Wa sahbihi al-ma'inna mabaduh Pemirsa terpisir publik Indonesia Dimanapun anda berada Subahul khair, subahul suruh di pagi hari yang sangat indah ini Udara yang begitu sejuk Kita hirup gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu kenikmatan Yang kita butuhkan di pagi hari Yang sangat indah ini Pandai-pandailah mensyukuri imat Allah Lain syakartum La azidannakum Wala in kafartum Inna azabi Lashadid Dan juga Jamaah Majlis Ta'alim salam Dari Bandung Dari Ciwiday Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah Ketemu lagi ya Kita di Majlis Di Majlis Ta'alim Pada pagi hari ini Segar-segar ya? Segar Kerana udaranya begitu indah Amin Allahumma amin Pemirsa bertambah kebahagiaan kita pada hari ini karena kita ditemani seorang narasumber yang sungguh sangat kita rindu-rindukan Kiai Haji Fahrur Razi Sahk MA Kamil. Saudara Abdullah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. benar katanya. Ha? ya lebaran. Habis lebaran. lebaran, segar katanya, Abdullah. Pada pagi hari ini judulnya adalah fitrah manusia. Kelihatannya kan sering ya Fitrah manusia, ada lagi kemarin bulan kuasa, bayar fitrah. <laughs> Banyak ya, fitrah manusia, fitrah adalah suci barangkali. Namun demikian, sebelum kita mendengarkan penjabaran secara luas dari kiai kita, mari kita saksikan tayangan berikut ini. رب والسلام di pagi hari yang sangat indah ini. Kami sudah mendangkan bahwasanya judul pada hari ini adalah fitrah manusia dan di samping kanan saya Kyai Haji Fakhurrazi Is'hab yang akan menerangkan mengenai fitrah manusia. Sebenarnya kelihatan fitrah manusia sering banget orang ngomongin ya. Iya, iya. Sebenarnya apa sih, Kyai? Oh, itu. Hmm. Fitrah kan ada dua. Hmm. Ada yang pakai huruf po, hmm. Itu fitrah artinya buka. Hanya kalau dibilang idul fitri itu kita udah selesai puasa nggak puasa lagi. Tapi kalau fitrah yang sekarang kita maksud adalah kesucian. Kesucian. Nah, manusia kembali kepada kesucian dirinya. Kesucian dirinya. Ya silahkan ibu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahirin, hamdulillahin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wasallim alaihi imamul al anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du ba Para pemirsa TVRI yang berbahagia Ibu-ibu sekalian yang cantik-cantik Alhamdulillah, ya. mudah-mudahan panjang umur, Amin. Barokah, Amin. Ketemu dengan ramadannya akan datang, Amin. Alunnya ramadhan nih. Pada hari ini judul daripada dakwah saya adalah fitrah manusia. Fitrah itu artinya suci, bersih. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kullu mauludin yuladu al-fitrah, paabawahu yuhawidanihi atau nasranihi atau majisani. Setiap bayi yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, bersih putus seperti baju nyi ibu-ibu, hmm. maka orang tuanya lah yang akan membuat dia. Apakah dia jadi Yahudi, nasrani atau majusi? yang kita bahas di sini adalah fitrahnya, sucinya. Nah, manusia itu ya memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci. Nah, kalau dalam bulan syawal setelah satu bulan penuh kita berpuasa lalu kita mengucapkan minnal aidin wal faizin itu kan doa. Artinya minal a'idin semoga kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Kesucian kita, wal fa'izin semoga kita menjadi orang yang beruntung, yang bisa memotivasi diri kita untuk menjadi orang yang takwa hasil daripada Saum Ramadan. Nah, kalau kita mengucapkan minal a'idin semoga kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Karena selama satu bulan penuh setelah kita puasa, kita dibersihkan dari dosa. Hmm. Sebagaimana sabda Nabi yang lain menyatakan, Mansoma Romabona iman dan wahfi sabat. Hukumlahum taqadamul zambi. Barangsiapa yang berpuasa di bulan suci Ramadhan, semata-mata karena iman kepada Allah dan ihtisab terhadap dirinya. Maka diampuni semua dosa-dosanya Nah ini berarti kembali kepada fitrah Adapun manusia Ini kan Pak saya judulnya fitrah Manusia Manusia eh, manusia itu dalam kalimat Al-Quran disebut an -Nas. Manusia anas itu artinya lupa Emang suka lupa orang itu <tuk> <tuk> Langganan lupa orang itu <tuk> <tuk> <tuk> Bahkan kata Imam Ghazali inna awalan nasi nasi sesungguhnya manusia yang paling pertama diciptakan oleh Allah dia juga lupa iya, iya, iya. siapa Nabi Adam alaihissalam. alaihissalam udah dilarang oleh Allah jangan kau dekati itu punukuldi tapi karena dipergoda oleh rayuan istrinya Hawa. emang kalau gini udah Suami udah kalah ya bini, <guluh> di mana mana juga kalau suami berkumisnya kumisnya gede, sama istri keok udah, keok aja, di mana mana galak sama istri keok juga gitu <guluh> ya. Nabi Adam bukan digoda oleh setan, dia tidak akan tergoda karena nabi itu maksum terpelihara, tapi ketika diminta oleh istrinya siapa Hawa tergoda juga diambil bukhori lupa makanya disebut anas manusia berarti pelu pelupa masa Allah ada yang lupa matiin handphone kadang-kadang ada juga laki-laki lupa punya bini punya bini lupa ya nah ini ini manusia ibu ya nah oleh karenanya kalau kita berbicara Kembalinya manusia kepada kiteraknya, dia harus menjadi manusia sesuai dengan misi yang dia bawa. Apa sih misinya manusia? Kita diciptakan oleh Allah ini untuk apa? Periksa aja dalam Al Quran dalam surah Az Zariyah ayat 56 jelas sekali Allah telah bersifat Nauzubillahiminasharrah nerajim wa ma khalqatul jinna wal insa illa illa tidak aku ciptakan jin dan manusia, Kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Jadi kalau kita kembali kepada citra kemanusiaan kita, kita harusnya menjadi ahli ibadah. Toh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak pernah pesan mata. Lahir udah ada mata. Enggak usah nih. Enggak pernah pesan telinga, betul enggak, Bu? Iya kadang-kadang orang aja ngomong katanya saya mau bikin kuping nih bohong itu <laughs> itu semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini gratis gak ada yang bayar maka kira-kira kalau saya mau hargain mahal gak bu? kalau saya kasih harga mahal mau tidak ibu dikasih uang 2 miliar kedua mata ibu dicopot gak mau 2, 2 miliar 20 miliar pun kita tolak mahal tidak? mahal Masya Allah apalagi dicopot Ustadz sakit mata aja juga kagak enak Ustadz Masya Allah sakit mata lagi gede bongkak sholat berjamaah imam wujud kelamaan nah, guru tuh makmumnya apalagi orang Betawi, imam sialan mata gua copot juga Nah, ini apa maknanya? Maknanya betapa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita begitu banyak. Kita diciptakan oleh Allah, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, gratis tanpa bayar. Kita dikasih napas oleh Allah, gratis. Coba kalau nggak ada napas, dikuburan. Makanya kalau ditanya orang Ustad, kenapa tuh orang meninggal Ustad? Oh, itu gagal napas. Apa -apa. sakit 20 tahun kalau masih nafas, hidup Iya iya iya. dia segar bugar blok, jatuh, gak nafas lagi mati namanya makanya orang kalau mati namanya gagal gagal, gagal nafas, nafas. nafas. mahal itu nafas bu mahal bener kalau ibu mau tahu harga nafas ibu ke rumah sakit, kalau ada orang yang tersumbat pernafasan yang dibantu dengan oksigen berapa yang dia harus bayar itu satu kali dua puluh empat jam itu bayarannya mahal Lalu kita mulai hitung sekarang Sudah berapa puluh tahun saya hidup Kan harusnya begitu Iya. Saya ini udah lima puluh lima tahun Bisa ribai berapa nih? 63 63 oh. Jatahnya udah udah sip udah <laughs> <laughs> Iya kan? Oh, iya Kalau saya lima puluh lima tahun menikmati nikmat nafas Kalau lupa kepada Allah keterlaluan Iya Masya Allah, nikmat begini banyak dari Allah Nah, lalu untuk apa sih kita diciptakan oleh Allah? Misinya kita apa? Untuk ibadah, ibadah. ibadah. Nah, sekarang pertanyaannya Lebih banyak mana mata kita Kita gunakan untuk ibadah atau untuk yang sia-sia? Nah Iya. Lebih banyak mana telinga kita kita gunakan untuk mendengar mendengarkan yang manfaat atau yang nudorot? Justru yang nudorot yang laku kan begitu ya? Nah oleh karenanya kita berarti sudah salah misi. Iya ya. Nah kalau kita banyak menyimpang, wah itu bahaya sekali padahal kalau kita gunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mata untuk ibadah telinga, untuk ibadah nafas, untuk ibadah sehat kita gunakan untuk ibadah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang kan kalau rajin ibadah seperti itu namanya takwa. Kalau jadi orang yang takwa, kata Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada yang bilang kata itu ayat seribu dinar. Budinar, ya. Ayat orang tajir yeah. orang kaya, orang kaya. Orang kaya, orang kaya. <laughs> Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah taala selalu berikan jalan keluar dari semua kesulitan Dan Allah taala memberikan rezeki dari sumber yang dia tidak duga-duga. Jadi Allah salah ciptakan kita untuk ibadah, lalu kita lakukan itu ibadah, ditambah lagi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada yang susah, gak ada yang sengsara, gak ada kesulitan. Kenapa? Karena selalu ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesulit apapun. Sesulit apapun. Ya ya ya. Allah Wah. Masya Allah, rizki yang tidak diduga-duga akan datang nggak demen benar ibu-ibu kongen denger itu tas, kan? eh, bu kalau kita berbicara tentang ketentuan Allah jangan diukur dengan logika, yeah. jangan diukur dengan logika. Kenapa? Karena kekuasaan Allah itu nggak bisa diukur, hanya Allah yang maha mengetahui. Nah oleh karenanya mari kita gunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu maknanya kita kembali kepada fitrah kita sebaliknya kalau justru digunakan mata untuk melihat yang jadi dosa melulu asik dah wah paling gurih dan paling gurih dah kuping sama mulut ibu-ibu paling rajin gosip Masya Allah itu yang namanya zibah Masya Allah dosanya berat Bu berat, beratnya kenapa? harus minta maaf nah. jadi kan berat tapi sekarang yang paling laku berita gue sih iya, iya. yang paling laku yang paling didemenin sama ibu-ibu bu cerita-cerita yang begitu, seneng deh sampai hatan, Sampe hatan. <laughs> bukan tadari kalau ada orang cerita si Ana begini oh iya, gue juga tahu. Soal iya tanya artinya gini, menimpali terus padahal yeah, yeah. itu dosa jadi gimana, yang cerita dong Ustadz yang dosa yang cerita dosa yang denger juga dosa, dosa. karena kata Imam Ghazali Alka'il waszami' syarikat orang yang ngomong dan orang yang mendengar, itu dia bersekutu mana mungkin itu orang bicara kalau kadang dengerin, emang orang gila eh bu ya nah, ini karena kita dengerin, jadi dosanya sama Tau oh, ibu-ibu sekalian. Itu dosanya orang ribah beratnya kata Nabi, "Al-ghibatu asyaddu minaz zina bi 30 marrah." Allahu akbar. Celakanya itu ribah kata Nabi, lebih berat dosanya daripada 30 kali zina. Zina satu kali aja dosanya ampun-ampunan gitu. Ini berat sekali riba. Nah, makanya mulut jaga. Hmm. Ya telinga jaga kalau al-imam musyafi'i radiyallahu anhu dia kalau keluar rumah ini telinganya ditutup pakai kapas dia nggak mau dengar kalau ngomongan yang jadi dosa kenapa karena sekali waktu dia lagi lewat dia lagi mau ke pasar kan dulu bu kalau suami istri yang belanja ke pasar siapa suami, suami dulu orang hmm. sarri belanja dia ke pasar. Ya, Benar. Orang dulu begitu, yang belanja tuh siapa? Suami. Suaminya. Kalau sekarang sih emang Bu ibu, yang, ibu yang belanja. Ya. Jadi ketika dia mau ke pasar, dia lewat di rumah satu orang, suami istri lagi ribut. Kalau ribut itu mungkin suaminya ngomongnya keras, Istri juga keras. keras. Mengeluarkan kata-kata yang Nggak enak didengar Aidnya masing-masing dia buka Disitulah Imam Syafi'i balik lagi ke rumah Dibilang ini telinga saya kalau begini jadi dosa hmm. Dia ambil kapas Mulai saat itulah selalu kalau keluar rumah Dia tutup telinganya Takut jadi dosa Jadi kalau manfaat ah, baru dibuka hmm. Takut daripada dosa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Anhu Dia punya batu segini batunya bersih mengkilat bagus, di mana dia taruh di mulut, dia kalau nggak penting nggak nggak bicara, nih. kenapa takut ini jadi dosa? lo ini yang namanya lidah bahaya bu, masya Allah makanya Nabi bersabda salamatul insan fihezil lidah keselamatan manusia itu di dalam memelihara lidah, ini lidah bisa memasukkan orang ke dalam api neraka mau ubilah mentalnya, makanya sahabat Abu Bakar batu di mulut. Kalau enggak penting enggak bicara, begitu penting baru ambil bicara dia. Ya. Allah, ah, gimana nih yang langganan zubhan? Ya. Yeah. Oh Allah, rih. Kalau enggak gibah sehari, kayaknya ada yang kurang begitu ya. <laughs> Malah bilang mau mindot nih. Oh, Ayo oh, menambah adanya. Nari teman, nari teman. Nah oleh karenanya. Mari kita manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk ibadah. Hmm. Kalau saja tidak digunakan untuk ibadah, apalagi sebaliknya digunakan untuk maksiat Ingat tadi ayatnya sudah dibacakan. Rasulullah SAW. Lain shakartum, La tazid dan nakum wala'in kafartum. Inna, inna alaihi wasallam. Jika kamu syukuri nikmat-nikmat Aku, kau kembali kepada fitrahmu. Kau gunakan semua fasilitas yang Aku berikan untuk ibadah kepada Aku. Kata Allah. Akan aku tambah nikmat itu kepadamu. Kau akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Akhirat. Tapi sebaliknya kata Allah. Diancam oleh Allah. Jika kamu kufuri, kau gunakan semua fasilitas dari Aku, matamu, telingamu, mulutmu, sehatmu, kau gunakan untuk bermaksiat dengan Aku. Ingat. Fikirkan apa yang terjadi sekarang. Gempa bumi itu memang gejala alam. Tapi alam ada yang punya Iya, iya, iya Semua di dunia ini tidak akan terjadi Kecuali ada ketentuan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Memang gejala alam Gak apa-apa orang bicara begitu Tapi ketahuilah Sesungguhnya Kalau saja bangsa Indonesia ini menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Mengisi kegiatan hidupnya sehari-hari dengan ibadah kepada Allah Kemudian dia bersama-sama dengan majlis zikir ya, ya bersama-sama kita berzikir di mana mana kita berselawat seperti ibu-ibu tadi itu Masya Allah luar biasa kemudian kita tinggalkan semua permaksiatan yakinlah akan diredam itu semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa karena kita menjadi orang bersyukur kepada Allah Allah sudah janji Allah tidak akan incarkan janjinya. Inna Allah la yukhliful mii'ad. Allah taala tidak akan ingkar janji. Oleh karenanya mari kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Kita kembali kepada kesucian kita. Kita jaga, kita pelihara, manfaatkan nikmat dari Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita menjadi manusia yang ingat kepada Allah subhanahu Subhanallah. Ta Tapi tentunya ya, ya, Ya memerlukan proses ya. Oh jelas, sabaran, ketekunan, kan belajar terus menerus tidak yeah. intinya. Ya kelihatannya kan majid-majid saling ini positif ya. Positif, positif sekali. sekali Jadi ada ada pembelajaran, pada pemeliharaan iman dan taqwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampi ngomong-ngomong kalau orang-orang tu kebanyakan kalau disebut terjim materi sih ya. Jadi mensyukuri materi kalau padahal non materi banyak. Oh, ya. Banyak ya. ya, ya gimana bisa punya materi kalau enggak sehat Bu nah eh, itu gitu kan dan kalaupun banyak materi kalau enggak sehat juga enggak enak enggak ya. uang, uang 10 miliar sakit menanggung gula darah makan ini enggak boleh makan itu enggak boleh betul enggak Bu enggak enak hidupnya nah itu padahal kita harusnya minta semua Kebersahan itu Ustaz nah, kita minta. Iya, bukan banyaknya. Tapi kan. kalau subuh tuh baca doanya tuh Ustaz. Wa aafini apa ah, itu kalau kita baca doa tuh Allahumma dini siman hadaid wa aafini fi apa ah, ya Allah afiatkan aku ya Allah. Apa maknanya afiat? Afiat itu sehat badan, sehat pikiran, Sehat kan Sob Ya kan Tom, uh, beres Beres gak Itu cakep udah kalau begitu mau apa lagi Badan ya? sehat Enak, pikiran sehat Coba ibu-ibu badannya sehat Suami kawin lagi, enak gender <guluh> Kesel kan gak enak ibu ya Gak enak Anak ada yang bandel, anak ada yang nakal Apa enak, Anak ada yang kena narkoba Kita nya sehat, tapi pikiran Ya, enggak sehat. Ya, ya. Yang paling enak kan punya anak ahli ibadah, punya suami ibu ahli ya, ya. ahli ibadah. Uh punya anak yang modal begitu lima enak kita hidup. Ya, ya. Masalah sore kita makan deh rame-rame bahagia udah. Ya. Ya, ya. Makan nasi nggak apa-apa baru -apa. kayak kacang aja, napa ayam udah enak banget. Ya, ya. ya Allah, lemburi banget udah bu, itu nah, ibu ya. Oh pagi-pagi nyetai mengopi deh Warga bahagia udah sholat subuh berjamaah oh, kan. Udah baca zikir uh, udah Udah iya Mungkin Udah pakai singkong goreng doang Ingat dong udah 2 juta Tenang <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Itu namanya apiat Apiat oh. iya Apanya baca tuh kalau subuh tuh Serius ya Serius bacanya Tuh wa'af ini Biman ah, Sehat badan Sehat pikiran Arti, ber. Ya, ini anggap benar. Ibu Jadi ibu-ibu nih kalau suami setor sehari 200 ribu mau nih. Tomong mau. Jadi begitu Ustaz. Iya iya ya. ya. Jadi kembali ke apa fitrah-fitrah manusia itu memang menarik. Namun bersabar dulu ya. Nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan silakan nanya apaan aja. Silakan. Ya. Namun kita saksikan tayangan berikut ini. Saya terpisir di Indonesia dimanapun anda berada Dan sungguh sangat membahagiakan sekali Di pagi hari yang sangat indah ini Penjabaran yang begitu lugas mengenai fitrah manusia Yang begitu luas ternyata Fitrah itu suatu hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini Itu kembali kepada uh, ayat yang disampaikan tadi Wa ma tul jinna wal insa illa liya'budun Kita tahu segala segera balik kalau kita memang sudah ada ketelanjur suatu perbuatan yang kurang baik eh, kami persilakan kepada ibu ibu yang hadir di studio eh, ibu silakan silakan bu nama jangan lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Vivie Wirson dari Majlis Taklim Nur Salam Bandung maaf kalau suara saya agak serak bukan Uh, Ini hanya ingin bertanya Kepenasaran dengan saya Padahal Pak, Pak Haji yeah. uh, Saya menggarisbawahi Tentang lupa dan ibadah Di sini saya akan bertanya uh, Mengenai keluarga Ayah saya sendiri ya Pak Ini yeah. Keluarga dekat saya Ayah saya itu usianya sudah di atas 80 uh, Sehingga uh, Kadang-kadang beliau itu banyak lupanya daripada ingatnya Iya yeah. Kadang-kadang sudah ngobrol dengan saya Dia lalu bertanya pada ibu saya Kalau Iwi kemana ya kok belum datang ya, ya. Padahal barusan ngobrol dengan saya ya, ya, ya. Dan kadang-kadang juga bertanya e Kalau si Teteh kemana ya kok gak datang Padahal udah meninggal Bapak. Ya. Saya sedih dengan demikian Dengan hal demikian Sehingga beliau itu e Tidak bisa menjalankan ibadah sebaik mungkin Karena sudah lupa itu e Jadi saya bertanya Bagaimana kewajiban seorang Umat, seorang hamba Allah Yang memang sudah lupa dalam hal ini ya. Kewajibannya Dan harus bagaimana kami mengingatkannya ya. Karena kadang-kadang saya juga suka mengingatkan Sebelum pulang Kalau saya nengok Pak Umat, eh, jangan sampai lupa selat yang ngangguk-ngangguk tapi kadang-kadang kita -kadang jalan ya. jalan begitu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungai ini pagi ini langsung ya? Iya, umur bapaknya mm -hmm. sudah 80 ke atas. Ah, memang yang namanya manusia itu kan kalau sudah tua itu disebut dalam Al-Qur'an kibar. Kibar artinya dia sudah tua renta. Hmm. Dan dia sudah banyak lupa. Ya. Nah, ketika manusia sudah dalam posisi seperti itu, itu Dicabut kewajibannya ketika dia lupa Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Rufi'al qalamu alaih salas Diangkat catatan dosa terhadap tiga kelompok orang Yang pertama-tama orang yang lupa Sampai dia ingat Kan pasti lupa Kemudian yang kedua orang gila Sampai dia sembuh Orang gila nggak wajib sholat, enggak. Jadi kalau ada nggak mau sholat gila aja, <laughs> <tuk> enak gila. Iya <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <Yeah>. kan? <tuk> Kemudian apalagi anak kecil bayi sampai dia dewasa. Jadi yang namanya anak kecil bayi dia melakukan perbuatan dosa nggak disatat, karena dia nggak ngerti apa-apa ketika dia melakukannya. Ini juga yang namanya orang gila dia melakukan sesuatu tanpa sadar. Begitu juga orang lupa. Bahkan puasa aja kalau kita lupa. Makan, udah sepiring. Minum. Besok Allah udah kenyang. Ingat. Batal gak? Gak batal. Iya, iya. Terus lagi puasa anda jangan pura-pura, batal nih pak, ba. nah. eh, lupa nih lupa mumpung-mumpung melupaknya, mumpung tidak <laughs> ya, boleh. artinya jawabannya adalah bahwa ibu mengingatkan kewajiban ibu, tapi bapak ibu sudah diangkat catatan kejahatannya dosanya oleh Allah, Artinya sudah dimaklum oleh Allah, jangan sabi nunggu-nunggu, yang penting sebelumnya kan dia ibadah. Ya mudah-mudahan amal ibar diterima oleh Allah Swt kan gitu ya bu ya. Jadi enggak enggak enggak ada catatan dosa buat orang yang lupa. Tapi kewajiban sebagai anak tetap ya. Tetap nego. Ya. Iya dong kewajiban. Ya. Gitu bu ya. Ya. Ya kan? Nah ini ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mama Haja Naima. Dari Matius Zekir Salam Pandu Pak Ustaz Saya mau bertanya Bagaimana Ciri-ciri manusia Yang kembali Kepada kesucian Sedangkan yang saya rasakan Setelah Melaksanakan Puasa satu bulan Ramadan Bisa dikatakan Bahwa kita ini kembali kepada Kesucian tapi bagaimana caranya atau ciri-cirinya orang tersebut sehingga tidak melaksanakan dosa lagi. Seperti contohnya gibah itu. Yeah. Terima kasih. Yeah. Uh, terima kasih Ibu Maimunah ya. Nia, Nia, Maimunah. Nia Maimunah. Begini Bu, Manusia yang benar-benar berpuasa. Ya kan puasa itu ada tingkatannya. Ada shaumul awam. Ini puasa orang awam nih. Puasa juga dosa juga biasanya. Yang lapar cuma perutnya aja. Ya, tapi matanya kemana mana lagi puasa itu kan pahalanya enggak ada. Tuh so, yang yang awam nih. Ada lagi shaumul khawas. Puasa orang yang khusus, dia ini dia jaga matanya, telinganya, mulutnya. Ada lagi shaumul khawasil khawas. Udah orang yang sangat khusus. Satu bulan penuh tidak ada kegiatan yang lain kecuali ibadah. Nah orang yang modal begini nih, yang dua nih yang tingkatan kedua ketiga yang tinggi ini. Dia kalau datang bulan suci Ramadan gembira sekali. Itu tanda-tandanya dia akan melaksanakan puasa dengan benar dan nanti dia kembali kepada fitrahnya. Penangguh mau bulan puasa. Kan orang ada yang gak seneng bu Ya, ya lapar lagi ya. Ada yang begitu Ada yang tiba-tiba sakit emah hmm. nah, Mendadak sakit emah Dulu, dulu gak ya dulu enggak, mau puasa, Emah nih emah oh, okay. Ya <laughs> Dan orang seperti itu Ciri-cirinya Kalau mau lebaran Kan selesai puasa deh Ramadan mau ninggalin dia Itu dia sedih ya. Sedih Ya Allah Ramadan Mau meninggalkan saya Itu ciri-cirinya Nah kira-kira kita nih mau mau Ramadan selesai kita gembira atau sedih? Kita kan gitu mm ya. -hmm. Biasanya wuh wow, udah ke pasar, udah kembohong, udah lebaran-lebaran, Seneng bener. Wah, lain lain. <laughs> <laughs> Kalau orang yang ahlinya ibadah, yo Allah. Dia baca itu selamat jalan Ramadan. Ramadan, Ramadan sambil dia menangi selesai Ramadan dia merasa saya akan, tidak akan lepas kegiatan Ramadan. Nah, inilah ciri-cirinya orang itu. Salat sunatnya tetap rajin, tilawah qurannya tetap semangat, mulutnya tetap dijaga dari riba, telinganya dari mendengar yang segala dosa. Kenapa? Karena di awal puasanya dia sudah memulai Gembira karena mau datang bulan Ramadan Berlomba-lomba beribadah di bulan suci Ramadan Dan sedih ketika Ramadan akan meninggalkan dia Maka kesananya dia akan benar-benar menjadi orang yang kembali keberat fitrah kemanusiaannya Yang ada di pikiran adalah ibadah Kata ibu gimana kesehatan punya suami Melayani suami kan ibadah Ibadah gak bu? Ibadah Kok tahu <SILENCIO> <SILENCIO> Makanya suka nolak <SILENCIO> Ibu ya oh, Ibu sekarang uh, ngerawat anak ibu Mendidik anak ibu Ibadah bukan? Ibadah Ibadah Semuanya ibadah Niatkan Dalam hidup ini adalah semata-mata ibadah Itu kembali kepada fitrah kemanusiaan kita Bukan arti kalau ibadah sholat aja Baca Quran aja Enggak, nolongin orang juga ibadah yeah. Kita nih sekarang silaturahih Al-Musharifai Ibadah bukan? Ibadah Nah oleh karenanya Mari setelah Lewat bulan Ramadan ini Ibadah terus kita tingkatkan Yang lainnya salat sunat Umpama Yang seperti lewat Al-Quran Dan niatkan di hati kita Apa yang saya lakukan dalam hidup saya adalah Untuk ibadah Ibadah tejempolan deh, ibu ya, ya termasuk cara caranya tuh bu tuh diingetin nih kemarin bangun sahur, bangun ya, sahur, Sekarang bangun juga, bangun juga, salam ya, terhajat, iya bukan ke kamar mandi doang, <laughs> aduh bangun setengah tiga ke kamar mandi, habis dari kamar mandi, balik lagi, <laughs> kiriman azan subuh, sholatul khairum dan naum, toh sholat kita naun naun, nah. aduh, banyak kan begitu, hmm, ya begitu, <laughs> ya udah pak bu ya, silakan siapa lagi di tengah ini. Eh, ah, sok sok. Sahabatara, Ibu kasih mic tu tuh. Ah, iya, silakan, Bu. Namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Budiah dari Cinde. Ya. mau um, bertanya kepada Bapak Ustaz. Ya, manusia itu pelupa katanya. Iya. Ya. ya di dasar saya iya memang itu betul pelupa saya maksud saya sama sebenarnya buat tapi itu ada doanya enggak gitu oh, kalau mau enggak suka lupa gitu dan yang yang kesatu itu yang kedua kan kita sudah silaturahmi waktu idul fitri ya semuanya bersalam salaman tapi katanya kalau kita punya dosa sama suami atau sama teman itu harus dikatakan dosanya Kalau sama suami gitu ya, ya, ya. Saya pak maaf saya sering nyolong uang dari aku apa <laughs> Tapi saya enggak bisa gitu nah, Tapi cuma saya minta maaf aja gitu Ya. Itu eh, bagaimana itu? Iya, ya, Bu. Iya, ya. Iya, ya. Iya, <laughs> ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, Bu. paham ya, ya. Bu. Iya, ya, jelas-jelas. Iya. Jelas. <laughs> iya, eh, kadang-kadang gitu. Iya, iya. Enggak, enggak sering. Oh, kadang-kadang. <laughs> <laughs> Kalau Kalau kadang-kadang sering juga. <laughs> enggak, enggak, enggak sering. <laughs> Sudah, Bu. Tapi ya. juga apa. Kalau dengan yang lain yang tetangga gitu, yang ibu-ibu yang lain kan saya me, menguat si anu itu bicara apa apa gitu nggak usah disebut itu mm -mm. kalau salaman gitu. Oh ya. Yeah. Yeah. Dan saya mau tanya ini ya termasuk dibah atau enggak anak saya itu jadi hakim di pengadilan agama Jakarta Selatan hmm. kan sering artis-artis itu ya uh, yang cerai yang cerai itu banyak di syuting mau mau di apa itu diminta terangannya dari hakim-hakim hmm. itu ya yeah. tentang kesalahan-kesalahannya itu artis-artis itu kan ya. itu masuk ghibah atau enggak ya. gitu ya, ya, ya, ya. dia suka nolak diwancarai padanya. ya diwawancarai ya iya diwawancarai ya, dia suka iya nolak ya, ya. tapi itu masuk ghibah ya, apa ya paham ya iya ya. ya. ya. satu lagi Pak tadi kelewat saya waktu uh, tentang ibadah haji ya Pak eh disekan sekarang alhamdulillah dari Indonesia banyak ya yang mau berangkat haji. Tapi katanya dari pemerintah Arab Saudi itu sekarang dibatas waktu, dibatas umur katanya 65 tahun. Yang paling tua kalau yang 80 tahun itu bagaimana? Kan sayang. Katanya gitu, baru ya. berita itu ya, ya. At, uh, itu betul atau enggak gitu ya, ya, ya, Dan ya. kebanyakan dari Bandung sekarang Enggak terbawa udah setahun simpan uang Sekarang belum bisa berangkat ya, Nanti ya. aja ya, katanya tahun 2010 Maik ya, bu. Bu, bu udah ada, paham, udah paham ya. Ya. Ya, ya, ya, bu. ya gitu Pak Ya, ya. ya makasih Bu Ya sekian nah. dari saya. Iya <laughs> Bu ya. Bagus ya, oh, bagus Saya jawab Bu ya. ya, ya. Banyak nih banyak. Hmm. Nah ibu-ibu sekalian, kalau pertanyaan yang pertama, ya. bagaimana supaya daya ingat kita kuat? Ya, itu sebetulnya gampang. Ibu banyak baca Al-Quran dan banyak baca salawat itu menguatkan daya ingat gitu bu. Apalagi kalau baca Al Quran kan ibu ngasih tanda-tanda, ini surahnya ini, itu itu supaya mengingatkan kembali, Menyegarkan kembali, dan memulihkan kembali daya ingat ibu. Salawat tuh yang tadi tuh sering baca salawat bagus, itu aja sebetulnya ya. Kalau ibu sering baca Al Quran, ibu sering baca salawat, insya Allah. Daya ingat ibu jadi kuat. Nah. Kemudian pertanyaan yang kedua, minta maaf. Kan gini bu, kalau kita minta maaf Lebaran itu, ya waktu Lebaran. Harusnya minta maaf itu bukan Lebaran aja. Iya ya. Begitu. Tumpuk-tumpuk. Kalau oh, tiap hari ibu cium tangan suami ibu maafin ya kang ya, lahir batin. Yang selesai, nggak usah diceritai, nggak no, usah diceritain untuk lahir, batin udah itu, cukup, cukup ya mas, hmm. <laughs> heboh ya, yeah. jadi udah cukup sebetulnya. Nah oleh karenanya, kalau kita bermaaf maafan Lebaran itu memang sudah tradisi, hmm. yang sebenarnya bukan di situ aja berminta, kita minta maaf, anggaplah tradisi ini kita manfaatkan, kita minta maaf min al-aidin mohon maaf lahir batin, itu udah cukup artinya yang dia gak tahu kan udah batin yeah. udah diterima, iya tuh, cuma kalau laki-laki sama laki-laki, salaman begini hmm. tuh ini yang benar. bener oh, yeah. nah, kalau sama wanita sama laki-laki gak boleh, kecuali muhrimnya yeah. gak boleh, begini aja tuh hmm. Gak boleh begini, itu namanya halal biharom, bukan ya. halal biharah. Ya, Oke, kau tidak boleh gitu. <laughs> Kamu boleh bu ya, hmm. tapi cukup dengan mohon maaf lahir batin. dan batin. Iya ya. Nah kemudian yang ketiga, Lakin. anaknya hakim, oh, ya, wawancarain tuh. Wawancara apa? Itu sebetulnya bukan menghiba, itu namanya tabayun, klarifikasi. Hmm, tabayun. Nah ini perlu dijelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kejelekannya Fir'aun Allah ta'ala dalam Al-Quran menceritakan bagaimana sifat jeleknya, sombongnya si Qorun Itu bukan ribah karena memang ada yang harus dijelaskan Kalau yang ribah itu, tidak ada kepentingan, tidak ada apa-apa Saya ceritakan, Muzarifahi, yang itu begini, begini, begini wow. Nah, itu riba. Ribah, Iba, ya Agit, tapi kalau tabayun klarifikasi apa-apa. Jadi bukan riba heboh ya. Yeah. Nah pertanyaan yang keempat itu dari Pak yang jawab umur 80 masih ada ga tuh batasan tuh? Yeah, enggak, itu cuma baru baru baru apa wacana yeah. gitu. Wacan maksudnya maksud sebenarnya sih dorongan juga supaya mumpung masih segar punya duit cepat cepat cepat cepat berangkat deh jangan dihabisi. Nah ini kan jalan-jalan dari Bandung nih mampir deh situ apa? Nayan plasas Nayan Habis ah, duitnya dan nah, Jadi artinya Bersegeralah kalau kita sudah mampu Bersegeralah menuju Menuju apa? Haji eh, Ya tambah asik ya Oke, Nanti kalau ada yang mau nanya lagi eh, Setelah ini deh Kita saksikan tayangan berikut ini ...seni dan budaya anak negeri... ...serta aneka keindahan alam... ...dari seluruh persada Nusantara. Aku, berpisa, langsung, aku ...sejak kira saya dijuruti... ...maestro Sampelong... Alhamdulillah, pemirsa klubisir-klubu -klubisir Indonesia dimanapun anda berada Sungguh tidak terasa bahwasanya waktu juga yang akan menisahkan kita di dalam mimbar lulus salam di pagi hari ini Yang tentunya masih ada waktu yang akan datang untuk acara pengajian di mimbar lulus salam Dan Alhamdulillah pada saat ini adalah mengenai fitrah manusia Yang tadi setelah di, di, banyak ditanya mengenai fitrah manusia di keseharian kita Bahwasa fitrah adalah kesucian diri kita dan untuk kembali kepada kesucian itu kita ingat Paulusnya tugas kita di dunia ini ciptakan oleh Allah Subhanahu wa untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Eh begini pagi ya, di keseharian kita kan memang yang dalam berinteraksi dan bersosialisasi di keseharian kita ada aja ya kita sudah niat untuk berbuat baik nih. Udah niat tadi rumah bismillahit tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil Wa musa, wa muslim, naik kendaraan Bismillahih Majreha Wangusa. Buat hidupin mesin naik Subhanallah di di jalanan diselak semua orang buang ajar. Nah ini gimana tu saat ni? Kadang-kadang kita tadi kan memeliharanya untuk banyak. Al Qur'an iya. untuk senantiasa bersalawat. Bersalawat ini suka dianggap enteng ya. Padahal bersalawat ini kan pasti di. Masya Allah. dahsyat Allah. Dah syapt ya. Luar biasa. gimana tuh salawat? Nah, begini ya. Hmm. Nah, kalau masalah yang tadi kita kadang-kadang suka lupa, hmm. marah marah di tengah jalan. Di jalan ya, gitu iya. kan? Nah, ini yang kita harus lakukan adalah berlomba-lomba berbuat kebajikan. Ya, Astagfirullah kan ayatnya jelas suhasar ya Allah mufiratin nabi al kum wajanatin ardhu has sama watul abdu yadatil muttaqil alladina yunfiquna bi sarah wa marrah wal kazimin alghayzah wal ghafirah anil nas wa Allahu hebel mm -hmm. berlomba-lombalah kamu meraih mufira Allah ampunan Allah dan surganya Allah yang sangat luas disediakan untuk orang-orang yang taqwa ciri-cirinya apa nah ciri-cirinya kita bawa terus Selalu berbuat kebaikan kepada siapapun, dia menginfakkan apa yang dia milikinya di jalan Allah Baik dalam keadaan susah maupun maupun dalam keadaan senang Kemudian dia dapat menahan nafsu, marah, angkara murka, mm -hmm. itu yang tadi islah yeah. Kemudian dia selalu memaafkan kesalahan orang lain, orang lain. Dan Allah sangat suka dengan orang-orang yang berbuat baik, apa maknanya? maknanya kita ini harus jadi pelayan bukan dilayani, ya, ya, ya. baru kita bisa kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Kita biasakan memberi bukan meminta, kita memberi bukan meminta, <tuh> dan kita memaafkan bukan bukan bukan kita malah mau buar-buar kesalahan. Ya. Dan kalau ada orang salah, kita tahan hawa nafsu kita. Masya Allah. Oleh karenanya. Fitrah manusia itu sangat mulia. Adapun pun salawat yang tadi nonton bilang. Wah wow, salawat itu manfaatnya luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Makanya yang namanya salawat. Allah Ta'ala berikan fasilitas yang sangat luar biasa. Ya, Kata As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki al, al Hasan, Guru besar Masjidil Haram. Ya, Dan ulama-ulama yang lainnya bahwa kita membaca salawat dengan gaya apapun mungkin di hati kita wo supaya orang dengar suara saya yang indah tetap dapat pahala ya Allah <laughs> padahal kalau kita melakukan ibadah yang lain karena itu kita riak ya. pahalanya enggak ada tapi bersalawat pahalanya tidak akan dihilangkan oleh Allah kenapa Karena kecintaan Allah kepada Nabi besar Muhammad, Muhammad <tis> Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Bahkan kita ini enggak jadi hadibu kalau bukan karena cinta Allah kepada Nabi. Kan ada hadis berisi yang bunyinya, laulaka laulaka lama kelak tulaflah. Kalau tidak kernaMu kecintaanMu kepa kecintaanku kepadamu, wahai Muhammad rasulullah, Musai tidak aku ciptakan alam raya ini. Ya, Allahumma. Makanya kalau kita baca salawat dengan gaya apapun, karena cinta Allah tetap dapat pahala Tentang, nah. oh saya ini baca kok gayanya lagunya lagu saya sendiri boleh gak? gak apa-apa tuh boleh nah oleh karenanya bacalah salawat sebanyak-banyaknya dan itu akan menyejukkan hati kita dan ibu juga enak kan sambil masak Allahumma salih ayyidina ayyidina ayyidina ngomong-ngomong ya. nah, nih ya ini waktu juga nih Iyi, ya. pemirsa waktu juga yang menyisakan kita oleh karenanya eh, kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kemudian silakan kesimpulannya nih. Ya. Uh, pemirsa tpri yang berbahagia kesimpulan daripada dakwah saya pada hari ini yang judulnya fitrah manusia, manusia. bahwa fitrah itu Bermakna kita kembali kepada kesucian kita sebagai manusia hamba Allah. Kita harus membawa misi sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Misi kita adalah ibadah. Kembali kepada fitrah manusia, artinya kita menjadi hamba Allah yang benar-benar mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah dengan itu kita dapat ridho Allah. Dengan dapat ridho Allah kita Insyaallah pintu surga dibuka untuk kita semuanya ya. oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Ya. akhir ya. ya. silahkan doa e, <tuh> mari kita sama-sama baca doa ya Bu ya mudah-mudahan terutama sekali ini negara kita yang lagi banyak musibah <tuh> kita berdoa mudah-mudahan ya semua yang ditinggalkan oleh keluarganya diberikan kekuatan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang menjadi korban meninggal dunia mudah-mudahan dapat pahala syahid Dan kemudian akan dilapangkan kuburnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jadikan calon syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Ila adlatin nabi sayonlahum al-fatihah Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin amma yuafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabana lakal hamdu walmulku lakasyukru fama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi su'anami sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala sayidina Muhammad Amin. salatan tu'ati na biha min balaik wa salatu biha fi ya hafiz ya hafiz ya hafiz ihfazna bima tahfazu bihi ibadat as ya latif ya latif ya latif ul tibna fi ma jarat bihil maqadir ya sattar ya sattar ya sattar usturna bi satrika jamil ya salam ya salam ya salam sallimna bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid hasanah qul inna akhirati hasanah tawakkalna 'ala rabbina wa ila rabbina marji'a wa sallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi wa rabbil alamin <coughs>